Sudah on line, Pak Eko, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda, Bapak? Ya, komentar Pak Eri benar, komentar Pak Nono itu rasanya terlalu ini ya. Kalau saya kira presiden sama wakil presiden itu wajar kok. Itu namanya pengawalan v i p itu wajar sekali. Nah, cuman kalau menteri malah kadang mungkin kasat atau kakak ka, ka, kepala apa gitu. Saya kira kalau presiden, wakil presiden, kak Kori, kepala TNI itu, itu wajar sekali. Tapi kalau bilang Menteri Perdagangan, Menteri apa, BPN, apa saya e g l a macam, a s kira nggak perlu ya, mereka itu nggak rawan kok. Sekarang diributin di radio saya yang setiap hari lewat Tambrin Sudirman, itu kalau yang namanya jam 3.30 sampai jam 6 sore, itu pasti banyak yang dikawal, Mbak. Dan kita kadang-kadang、hmm. disuruh mepet-mepet, kita udah di pinggir pun disuruh mepet ke sebelah kanan.、Hmm. Dia mau lewat gitu loh, itu apa-apaan, udah buang-buang bensin segala m a c a m Jadi menurut saya memang benar itu pejabat-pejabat lain jangan suada, mereka kan tuh ini ya, mereka kan yang bayar kita rakyat, tax payer yang bayar. Jadi, aduh ampun deh, belum lagi kalau di puncak mbak. Kita kalau lagi di puncak、okay. kalau kita bawa alat atau bawa apa, itu juga ditawarin 500 a r a u i b u untuk turun gitu loh.、Baik. Jadi amit-amit deh. -amit, Tonton, selamat siang. Iya, selamat siang. Komentar nah, anda? Ini, sebetulnya saya sudah lama n i menunggu supaya berkomentar kali ini karena sebagai gimana deh? 私たち は, は, はれそれを見ているとる、私たちはを見ていると、私たちはそれはを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見てい i と、私た a はそれを t ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちはそれを見ていると、私たちは Presiden dan wakil presiden yang lain-lain, saya kira kita perlu karena dia merasakan juga bagaimana、uh, jadi rakyat yang baik dan benar. Gimana nih, a k Baik, terima kasih, Pak Anton. Bapak Riki, selamat siang.、Halo. Pak r i k iya, Pak Riki, komentar Anda. Uh, komentar saya gampang, Bu. Ya, halo. Ya, Bapak, silakan. Halo, ya, Pak Riki, silakan h komentar nah, Anda. j a d i saya setuju, n y a Bu. Ya, ini pengawal-pengawal ini buat Presiden, wakil Presiden, menteri, keboledot. Tapi, komponen lain-lain, semua sama, ya, Bu. Masyarakat sipil, semua, ya, bisa、hmm. pakai pengawal-pengawal segala, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bapak Riki. Bapak Waluyo, selamat siang. Iya, siang, Bu. Komentarannya, ya. Anda. ya. ya. t u j u hanya presiden dan wakil presiden,、eh, presiden aja yang pakai、eh, for h eh e r Yang lainnya tidak p e、eh, r l u t e r u s yang saya ingin sampaikan,、eh, t e m a n saya punya mobil tua, tapi dia、eh, b e r a n i bayar gitu.、Hmm. b e r a n i bayar, o h mau juga for rider memanfaatkan. eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh a h eh eh eh eh eh a h eh eh eh a h eh eh eh eh eh a h eh e h Bapak Do, Johnny selamat siang Selamat siang Komentarnya Saya juga sudah e t j u b a a p a yang sebelumnya tadi、uh -huh. Itu dengan payah aja Kita bisa kok minta Forreiter itu a n i tanpa Harus k presiden Atau wakil presidennya Kita juga bisa minta、uh, Kepolisian Dan putih itu Untuk menjadi Forreiter kita、uh -huh. Orang mau m e r i t aja Saya lihat juga p a k a i forreiter Kalau itu Sudah <laughs>、okay. gitu aja Terima kasih Terima kasih Pak Johnny Bapak Morgan Selamat siang Selamat siang Bu Saya mau kasih komentar Bu、yeah. uh, Kalau Presiden Wakti Presiden wajar Bu ya Untuk ditempatkan mereka Untuk v i p Tapi kalau untuk Para Menteri Berpergian itu pun gak semua Menteri,、mm -hmm. kayak Menteri Perdagangan Gak ada juga Menteri Perdagangan Sesungguhnya kita dagang juga Menteri Perindustrian gak ada Industri juga jalan Terus Tapi yang penting satu lagi, Gubernur BI,、uh, Bursa Epek,、uh, itu memang harus di-IT, Bu. Semua yang lain itu bisa diperlukan. Misalkan di tol, kita juga bayar. Mereka lewat. Wah, tol ini kan juga sama-sama bayar. Kenapa dia harus didaulukan? h Malah kita diberhentikan di tol itu.、Uh, jadi yang perlu presiden, wakil presiden, BI pejabat moneter... Dan bursa itu memang sangat diperlukan Bu、Baik. Yang lainnya bisa di kantornya meeting Menteri perdagangan di kantor aja meeting Gak usah kemana-mana Menghabiskan kos Begitu Bu,、Makasih. Terima kasih Pak Morgan Bapak Wito, selamat siang Selamat siang Ya ini. Pak Wito mohon monitor radionya Pak Ada pelankan dulu Ya oke, terima kasih Ya ini saya dari Ini setuju itu Kalau memang presiden dan wakil presiden d i k a w a l Nggak tahu aja Ya enggak Kalau seperti menteri-menteri itu Kalau memang dia itu katanya Lebih cepat Ya seharusnya waktunya itu dimajuin Jadi jangan sampai Para menteri, para pejabat itu Kalau mau pergi kantor itu ada Terlambat kan Memperwakum t a hasil mengganggu Untuk jalan-jalan yang lain Seperti kawal Seperti bapak tadi katakan Itu yang di puncak itu saya iya sendiri Itu naik turun itu Tetap ada pengawalan Sedang kita itu harus m e n g a n t r i Ya mohon k e pada p a j a h w a j a h kalau memang itu mengajar lebih masuk kantor, lebih, lebih cepat, jadi itu lebih baik. Halo, selamat siang Pak r u d i Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak r u d i dengan komentarnya. Ya, seharusnya sih. Kita, pemerintah kita, pimpinan kita memberikan contoh yang baik. Bagaimana dulu kalau raja-raja dulu sering menyamar jadi rakyat biasa. Artinya mereka ingin mengetahui... Bagaimana sih keadaan rakyat yang sebenarnya Jadi kalau jadi pemimpin itu sebenarnya Jangan meminta fasilitas yang baik Yang istimewa Harusnya dia bisa merasakan Bagaimana rakyat itu mengalami hal kemacetan Dengan begitu kan dia bisa memperbaiki infrastruktur yang ada Demikian, thank you Ya baik, terima kasih Pak Rudy Halo, selamat siang Bu Titi Selamat siang Mas s i l a k a n Bu dengan komentarnya Hmm Ya Bapak n o i n o e Aku itu Bagus banget Dan perlu dikeradani Khususnya pejabat Tapi banyak pejabat Gak pernah mencontoh hal-hal yang baik、uh, Di Negara lain Ya disini masih Cuek aja karena mereka kan Mobilnya bagus-bagus dan mahal Mas kalau pejabat Takut d o n g kalau tergores kan Jadi ya mereka ブジはニ e ハルスピ m e ャランティリ、ジャランティー・デジント・ジャダ、ジャラン y ーセス・ニュー・クライアル。 パファンキス パーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーキーパーキーパーキーキーパーキーキーパーキーパーキーキーパーキーキーパ Sebetulnya memang dari segi keamanan itu memang perlu Dari zaman dulu juga kan a l a s a n n y a adalah yang utama segi keamanan daripada si pejabat tersebut Tetapi kalau, kalau dilihat dari pertama Dari segi seorang pejabat itu dia diperlakukan lebih pada pada saat masa jabatan Nanti setelah dia pensiun dia tidak lagi jadi pejabat Dia itu biasanya n、uh, gak g bisa menerima dan bisa, tidak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat Nah ini sebetulnya kalau dari segi si pejabat yang bersangkutan ada bagusnya juga Kalau dia dari sejak menjadi pejabat itu tidak dikawal-kawal secara berlebihan yang, yang, yang utamanya juga seorang pejabat itu kan dia kan、uh, Jangan ada kesan sepertinya kenapa mesti dikawal, atau a punya a p banyak musuh, atau takut ada musuh, itu nggak usah takut, semua kita serahkan kepada yang maha kuasa. Dan saya yakin kalau pejabat itu、uh, punya mo motivasi yang benar, rakyat pasti mendukung, dan jauh dari musuh, dan jauh dari orang-orang jahat itu, sehingga si pejabat ini dengan tidak dikawal pun mereka selamat dan aman. Baik, terima kasih. Pak Naris, e l a m a t sore Sore. Ya, s i l a k a n Pak Setuju sekali, Bu Mua、hmm. presiden, mua pres saja、hmm. Kamu negara ya Kamu、hmm. negara presiden dari negara lain Kenapa setuju, Pak?、Sek uh, itu penting ya Dari demi keamanan juga Karena kalau dalam kemacetan kan Kalau ada orang Teroris mau ngebob kan Lebih gampang Terus Kalau menteri-menteri saya n g g a k setuju, apalagi sekarang kalau saya lihat sering ketemu mobil anggota DPR t u yang di, di, kadang-kadang cuma satu mobil yang di, di, di, diiring itu. Terus kalau menteri, khususnya menteri PU itu nggak boleh sama sekali itu karena menteri PU harus jalan sendiri, dia nggak bisa tahu macetnya di mana. Kalau di, di, maka itu i kan menterinya kan nggak tahu apa-apa. Nanti anak buahnya ngelapor oke-oke aja, dia juga oke-oke aja Terima kasih Oke,、okay. Pak Budi selamat sore Selamat sore Ya Silahkan Pak Budi Saya, saya sama a a s sekali sangat setuju Bu、hmm. Karena kita harus m e n i k m a t i kemacetan di Jakarta-Jakarta dengan sesamanya Bu、hmm. Itu kesalahan di kepolisian juga Terutama untuk yang s o l t rider BM ya Bu ya Itu hanya dibayar 200 ribu Kita sudah dikawal sampai ke bandara Terima kasih Oke,、okay, Pak Agus Ya, halo s i l a k a n Pak Agus Saya kira mungkin Untuk presiden dan wakil presiden Atau tamu negara Saya kira penting itu、hmm. Tapi yang paling tidak boleh pakai For rider itu bukan hanya menteri、eh, Gubernur DKI Itu penting sekali Supaya sadar Atau ngerasain sengsaranya Kalau jalanan di Jakarta Mm -hmm. Terutama gubernur DKI biar dia tahu Kalau hujan sedikit kita sengsara Apa, Orang parkir sembarang kita sengsara Busway mogok kita sengsara Hujan sedikit sengsara、mm -hmm. Jadi mereka-mereka ini Coba kalau n gak g usah pakai f r r i d e r Dan juga diminta mau lewat ke daerah-daerah yang pinggiran、mm -hmm. ya. Jadi f r r i d e r sebenarnya untuk menteri penting Kalau ada rapat mendadak dari presiden t a p i mungkin mereka supaya rasakan betapa sengsaranya kita dengan keadaan jalan di Jakarta karena hal-hal sepele aja kadang-kadang kita tengah mati stress.、Hmm. Nah mudah-mudahan mereka juga ikut mengalami. Oke.、Okay. Terima, terima kasih. p a k y o s Ya selamat、no, sore. Silakan p a k y o s k i r untuk t e n g a t menteri masih bisa ditolerir karena apa? Kadang-kadang mereka-mereka dipanggil RI satu, RI dua, atau juga Untuk peluangnya yang tidak ada acara-acara kenegaraan tanpa pengawalan Itu saja, terima kasih、ya. Gimana dengan Pak Hendra? Iya. Selamat sore s i l a k a n、uh, Dari tadi pagi saya dengar ya, itu banyakkan semua setuju buat Presiden、uh -huh. Terus banyak juga yang komen bahwa、uh, apa, Menteri ini n g g a k boleh lah, pejabat ini n g g a k boleh lah, harus ikut merasakan Kalau menurut saya ya teruskan aja biarkan mereka dikawal Mereka kan memang sudah tidak tahu diri gitu loh Ya gak g apa-apa kawal aja、hmm. Gitu Jadi ya kita n gak g bisa berbuat apa-apa Mereka juga bertugas kan Ya masa kita harangin pejabat siang Departemen ini n gak g boleh Departemen ini boleh Lalu, Lucu h m Jadi ya kita sebagai rakyat sampai saat ini ya begitulah, memang begini kenyataannya gitu. Dan memang、e, kita mau ngomong apa juga rasanya mereka s e p a r t i sudah budak gitu, aparat pejabat kita itu. Begitu aja ya, Oke,、okay, terima kasih. Pak Valim. Halo. Gimana Pak Valim? Ini gini, sebenarnya kalau untuk、e, mengawal misi boleh-boleh aja. Asalkan yang mengawal itu jangan over-acting di jalanan. Ya, yang, jadi yang berwajar-wajar aja gitu loh Gak usah terlalu di, di, diperbesar atau di, di overacting kan gitu loh Contohnya gimana overacting itu pak? Contohnya、uh, polisi-polisi itu jangan ya sok-sokan lah gitu l a h、hmm. Soalnya kita mesti disuruh pinggirin Kalau kita t e l a m b a t pinggir dipaksain gitu Itu jangan begitu、okay. caranya Bang, jangan. Mana... Jadi k a saya t u gini saya mau nambah dikit Uh, tolong udah perhatikan, u a h siap perhatikan itu yang tukang sapu yang jalanan itu jangan menyapu daun-daun apa daun-daun bekas itu atau sampah-sampah itu di dalam kali kod itu loh、oh. masa、hmm. g a k ada yang ngurusnya itu d a yang b e r b i t a r a apa,、uh, apa uh, memperhatikannya pak Fatin terima kasih ya pak n a s r u n halo ya silahkan pak、uh, saya punya usul gini mbak プいミアムギトリマチェックンジャカタイニーエンジューエフジェンシーセパニョンズパタマギニー。プレミアムギタリカン・ウマニアンディスキュー Kalau nggak bisa tinggal di istana negara ya carikan di sekitar y a d i ada pusat gitu loh. Kedua、hmm. mengenai menteri kalau dia memang dipanggil eris a t eris dua ya, ya bolehlah dikawal pulangnya tahu diri gitu loh.、Hmm. Terus ketiga kalau kita di puncak maksinya kayak apa? Ada aja orang penyadu itu dengan pengawalannya begitu kata kayak lebih dari presiden turunnya ah itu perlu dikontrol juga terima kasih.、Okay.